Mitra bisnis senada dengan pendapat mantan Presiden B.J. Habibie, Kwi Kiangi, beranggapan pemerintah memang kurang memberi perhatian kepada industri strategis Indonesia seperti PT. PAL, PT. Dirgantara, termasuk pada industri pemasok bahan bakunya berupa besi baja, yang menurut B.J. Habibie, sengaja dirintis oleh para pendiri bangsa agar kita mampu secara mandiri memenuhi kebutuhan akan sarana dan prasarana perhubungan hingga pertahanan Bagi negara kepulauan seperti Indonesia, untuk membahas apakah konsep industri strategis memang telah diciptakan oleh Founding Father sebagai visi yang idealnya dilanjutkan, segera kita berbincang dengan Kwikian Gi. Baik Pak Kwik, apa benar industri strategis Indonesia sebenarnya visi jangka panjang Bung Karno agar kita mampu mandiri dan lepas dari ketergantungan asing? Betul, sangat betul. Ya, Bung Karno itu kan. Apa-apa sudah terfikirkan jauh-jauh di depan Cuma dia kan tidak punya waktu Ya artinya dalam pertahanan Dalam beberapa hal kan kita masih mandiri Dalam pertahanan masih mandiri Dalam pangan yang sembilan bahan pokok Walaupun bisa dibeli beras itu dari luar Itu harus mandiri Walaupun lebih mahal Kenapa kita harus mandiri walaupun lebih mahal Pak Kwi? Ya oleh karena Kalau ada sendatan di dalam perdagangan dunia Mati kita gitu Yang hal-hal itu itu bubar semua kan sekarang Jadi Kenapa gitu? Kenapa sekarang bantahannya kan kenapa kok keberatan? Krakatau Steel segala. Pikir industri pertahanan kan bisa dibeli seperti Amerika. Gitu. Amerika yang supply oleh industri, industrial apa military industrial complex kan banyak swastanya gitu. Hampir semuanya. Gitu. Tapi di sini kan tidak ada perusahaan yang begitu besar sampai bisa menyuplai komponen komponen industri pertahanan. Nah dengan demikian bubarlah. Nah Udahlah, kalau menurut saya udah ngawurnya sudah bukan main. Tapi sok jadi itulah biar bodoh asal sombong, kebrak meja, sok binter, itu betul. Isinya nggak ada apa-apa dan nggak ada proof sudahnya juga. Baik, Pak Kwik. Apakah memang ada indikasi kuat tidak adanya perhatian pada industri strategis dan dijeganya langkah-langkah kita untuk mandiri adalah grand design dari negara maju agar kita tetap tergantung pada mereka? Iya, bukti tidak ada. Tapi kalau saya lihat, oh. Hakul yakin bukti tidak bisa tapi lo lo tendensinya ke arah sana semua dan kemudian kan ada seperti pengakuan dari John Perkins segala memang disuruh rusak disuruh tergantung terus. Nah, apakah kasus sektor pertahanan dikenai embargo oleh Amerika termasuk dalam masalah ini, Pak Kwi? Embargo apa? Spare parts dari F16 spare pasnya boleh beli lagi, gitu kan? Masalahnya udah tua-tua gitu, ya, cuma begitu aja. Itu kan masih tergantung apa, -apa Amerika, apa, -apa Amerika, spare part kecil-kecil ekspor. Ini kan pikiran kita nggak begitu, bikin sendiri semua. Gitu. Demikian Kwikyangi, saya Dinda Natasha.